Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Ini uh, di daerah kami sering mengadakan jamiyah marhaba setiap minggu. Dan sering sekali yang tergilir itu minta sekalian acara mudun lemah. Apa itu? Mudun lemah. Bahasa Jawa itu mudun lemah artinya katanya. apa? Acaranya seperti ini, Bu ya. Anak kecil usia 8 bulan atau 7 bulan ya, naik turun tangga. Sambil gendong Al-Quran Itu acaranya seperti itu Saya mau tanya Asal-usulnya gimana itu acara mudun lemah itu Dan gimana hukumnya <�load> Mungkin itu saja yang saya tanyakan Bilahi Taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama pertanyaan berikutnya adalah, bagus ada maulid setiap minggu untuk semakin kenal kepada Nabi SAW cuman dibarengi dengan acara mudun lemah Ketahuilah bahwasanya acara maulid Nabi bisa dibarengi dengan acara apapun asalkan tidak bertentangan dengan syarih pindah rumah syukuran, khitanan, penganten, macam-macam punya anak namanya kekahan haan boleh Maulid Nabi itu. Karena selawat boleh harus di di gemuruhkan di setiap sudut-sudut rumah kita itu, di sudut-sudut kota kita, di sudut-sudut kampung kita itu harus ada selawat dan seterusnya. Itu akan menyejukkan hati. Boleh kapan saja. Cuman kalau acaranya melanggar syariat ah, jangan. Cuman unduh lemah itu apa sih? Kan kita enggak ngerti seorang bayi diturunkan begitu digendong sama ibunya. Memang salah? Eh? Huh? Apa? di saat mau jalan wah, oh, mungkin mungkin begini jadi kita tidak asalkan tidak ada keyakinan yang mengarah kepada keyakinan yang batil ditafsiri saja yang baik karena sudah mau jalan ini kan sudah mulai gede syukuran deh sudah mau jalan yuk nyebeleh kambing lagi syukuran biar jalannya benar nanti bukan jalan ke tempat yang haram ya Cuman Qurannya dibaca bukan digendong Qurannya Qurannya digendong Qurannya dibaca dibaca Qurannya kemudian ya tapi Bismillah nyentuh bumi ya nak bahasanya dirubah bukan bahasa kumat Kamit yang nggak jelas nak kamu akan berjalan berjalanlah ke jalan yang Allah ridhoinak ini atafaulan niat yang baik Hah? nginjek makanannya itu nggak benar, makanan dimakan Diinjek makanannya itu haram tu, jizin. Nah, itu yang harus dihapus tu. Bolehlah mudun tanah lemah adalah gini. Acaranya apa sambil bagi-bagi duit satu juta an bagus. Jangan nginjek makanan, Nginjek makanan enggak boleh. Mecah telur, telur tu didadar. Memang ada orang aneh-aneh telur dipecah diinjek. Insafunan. Degan ditaruh di kuburan. Saya pernah ngadiri kuburan mayat. Meninggal deganya dibawa keku. Buat saya saja itu. Nggak <laughs> usah. Nanti kalau saya mati jangan ada degan di kuburan. Jangan ada kendi di kuburan. Dan tikernya jangan dimasukkan ke kubur saya. Tikernya buat duduk anak jaga nanti. <laughs> Jadi jangan mubadir lah. Tikernya masuk ke dalam itu. Cuman saya nggak enak mau ngomong jangan masuk ke dalam. Nanti ribut di kampung itu. Tikernya diangkat. Degannya buat yang... Alkini tadi, ini ah, tu ya, ya, ya. saya haus, degan nak bener ni. Ayo, cerita yang gitu. Dah usah aneh-aneh ya. Baik, mudah lemah. Maksudnya melat apa karena anak kita sudah mulai jalan, syukuran, ya. memang kita dihimbau untuk selalu bersyukur. Anak mulai bisa ngomong, syukuran, diundangkan guru-guru Al-Qur'an, suruh baca Al-Qur'an, biar anaknya bisa ngafal Al-Qur'an, syukuran. Bukan diundang, toh, kasih makan. Itu adalah sedekah yang baik. Jadi kalau isinya baik, bu, tapi kalau nginjek makan tidak boleh. Jangan diinjek makanannya. Dibungkus, bagi-bagi ke tetangga yang bagus. Ini ya. Jadi ini istilah mudun lemah. Cuma kalau ada sambungannya Al-Qur'an itu adalah insya Allah apa? maksudnya baik orang dulu. Karena orang awam tidak bisa baca Al-Qur'an, dikendong Qur'annya. <tuk> <tuk> <tuk> Tapi kita rubah baca Al-Qur'an, suruh baca beberapa orang baca Al-Qur'an, berkat Al-Qur'an semoga anak kita jadi anak soleh. Undangkan seorang hafid atau seorang baca Al-Qur'an, surat-surat tertentu, selesai. Itu mudun lemahnya. Jadi tidak apa-apa mudah lemah, yang penting isinya dirubah. Sedekah, silaturahmi, baca Al-Quran, niat, niat, nak. Sekarang kamu sudah mulai jalan, insya Allah, nak, abah sama ummi, akan mengajarimu selalu jalan di tempat yang bener, nak. Gitu. Ini kan, bukan hanya sekedar acara ikut-ikutan, harus ada maknanya. Dan kadang memang ada sebuah Amalan orang-orang tua itu diambil dari orang-orang soleh Cuman dari kesininya kadang-kadang berubah, ya. Berubah. Makanya selagi tidak bertentangan dengan syariat, ya jangan terlalu ditentang. alaikum bilmi la jaiz la'alla dzalika min ilmi sayidina Idris, ya. orang tua itu ya kadang-kadang benar, jangan-jangan itu adalah warisan dari Nabi Idris dulu cuman jauh bener nih kayaknya kok ngaco makanan diinjek pasti bukan dari Nabi Idris itu, <laughs> jadi itu saja yang Insya Allah tolong untuk hal-hal semacam itu baik maulidnya bagus ibu maulidnya bagus termasuk acara yang lainnya kita menemukan acara-acara mulia dirusak, penganten, pengantren, pecah telur, mau melahirkan berapa bulan, kalau genangnya si bagus genang ceprot cendang cemprot itu adalah tafa ulan, tapi dimakan ya terus ada ada istilah-istilah yang dihadirkan oleh para orang sepuh, ada maknanya ada apem apem itu dari kata bahasa Arab katanya af, biar Allah mengampuni dosanya karena kita selamatan untuk orang meninggal dunia mungkin tetap siri, tebab isinya tetap sedekah cuman kalau sudah ada kemenyannya kemudian komat kamitnya ada orang ngomong tidak benar jadi salah kalau pengantin tuh dimandikan bu, pengantin kalau tidak mandi maka cut nanti Cuma mandinya di kamar mandi, bukan di depan orang. Ada mandinya di depan orang. Ada Mandinya di depan orang. Apa itu? Si Rahman ya. Mandi di kamar mandi yang bersih, penganten. Mandinya di depan orang. Ustadz lagi yang mandikannya. Hacu ini. Harus bener-bener ada mandi yang bersih di kamar mandi. Karena apa? Ini mau dipertemukan penganten. Cuman awas kalau pengantin di pondok dikasih telur busuk itu sama. Emang suka acuh, ya ya, dibersihin pengantin. Jadi bukan, jadi ada kejadian. Intinya begini loh ibu. Semua pekerjaan yang penting tidak mau tidak keluar dari syariat bolehlah rasa senang. Ada mungkin pengantinnya diangkat, uh, uh, uh, boleh pengantinnya diangkat biar senang ngangkat pengantin, jangan lagi. Kemudian semuanya disembunyikan baru dikeluarkan. Jadi ada ada rasa senang yang asalkan tidak bertentangan dengan syariat itu adalah diperkenankan Allah alam bisma.